Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa s'a'ala. banyak pertanyaan tentang masalah hukum menggunakan GoPay dengan mengambil diskonnya, boleh atau tidak, maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin memberi gambaran saja tentang bentuk GoPay secara global. Tentunya ada khilaf di kalangan para asatidah, ya kita menghargai sudut pandangan yang berbeda diantara mereka tapi kita perlu tahu hukumnya dan kira-kira mana yang lebih kuat akan saya paparkan insya Allah dengan sederhana pada malam hari ini ya eh uh, sebelum saya ingatkan yang jadi masalah adalah mengambil diskon dari apa? gopay, kalau tidak mengambil diskon tidak mengapa ya baik uh, ada tiga pihak dalam hal ini gopay Atau penerbit kan, kemudian ada konsumen Konsumen atau pemegang kartu, pemegang akun Terus ada Bank Indonesia ya. Uh, Ada Adapun proses cara GoPay maka ada namanya dana floating ya, yaitu konsumen melakukan top up ya top up ya yaitu ngisi duit kemana? ke GoPay, disebut dengan dana apa? dana floating kemudian nanti dana tersebut dari GoPay disimpan simpan di BI. Ya, dikatakan sekitar kurang lebih ya. Kurang lebih 30% untuk giro sehingga bisa digunakan dana tersebut kalau konsumen ingin membeli dana tersebut ada, dana likuidnya itu ada ya, dana likuidnya. Sementara 70% kurang lebih atau maksimal 70% di, di menjadi SBN surat berharga negara. Baik. Apa muamalah antara GoPay dengan BI ya? Ini muamalahnya apa? Dan apa muamalah antara konsumen dengan GoPay? nah ada perbedaan sudut pandang di karangan para pengamat tentang muamalah antara konsumen dengan gope, saya bisa ringkaskan dari yang saya dapat informasi dari internet ya kira-kira ada beberapa pendapat yang pertama ada yang mengatakan ini sorof ada yang mengatakan eh uh, sewa sewa apa namanya? atau beli jasa atau disebut dengan al-ijar, ijar mausuf fi dhimmah. Kemudian kemudian yang berikutnya ada wadi'ah. Ada namanya? qard. Qard atau hutang. E uh, Ada pun sarf kita itu satu satu. Sarf itu apa? Sarf itu tukar menukar mata uang. Saya punya rupiah, saya tukar dengan apa? dolar. Mereka menganalogikan sarf itu karena e-money, elektronik money, GoPay itu mata uang tersendiri kata mereka. Sehingga tatkala kita bayar rupiah, seakan-akan kita beli mata uang yang yang lain. Sehingga mereka mating itu namanya sarf, seperti kita beli dolar. Apa kalau bahasa Indonesianya sarf itu? Ya itu, apa? money changer kan? Ya, jadi kita Membeli dolar dengan rupiah Itu namanya eh Mereka mengatakan Gopay mengeluarkan e-money E-money Gopay, kita beli dengan rupiah Kita dapat e-money Itu logikanya demikian Tetapi logika tersebut Kurang pas Kenapa? Karena sebenarnya Tidak ada jual beli Orang tidak memahami kalau dia top up ke Gopay Jual beli atau tidak? Nggak. Yang ada kita simpan saldo yang ada kita taruh duit di situ ya. Lagian tidak ada tukar menukar yang ada. Misalnya kita mau isi GoPay misalnya di di manalah. Ya nanti yang kita perpindahan adalah uang kita berubah menjadi uang elektronik dipindah ke tempat lainnya atau kita pindahkan dari rekening kita ke rekening GoPay. Yang ada perpindahan uang elektronik dari rekening kita menuju rekening GoPay. Sama halnya tatkala kita taruh uang di bank, kita keluarkan kartu debit. Kan ada saldonya nya di situ. Apakah ini mata uang tersendiri? Kan tidak. Ini adalah uang yang kita simpan di bank, ada jumlahnya di situ. Jadi kartu debit sendiri itu bukan mata uang tersendiri yang kita beli. Paham atau tidak? Paham ya? Maka kartu GoPay itu atau akun GoPay itu bukan mata uang yang kita beli, tapi kita melakukan top up pengisian. Pengisian ya. Atau kalau kita ngisi dari sisi orang juga, kita kasih uang uang orang, dia pindahkan uang elektroniknya menuju rekening apa? Gopay. Ada perpindahan aja bukan jual-beli. Sehingga soraf itu kurang 4. Kemudian ada yang mengatakan ini adalah ijar beli jasa. Beli jasa. Beli jasa apa? Beli jasa itu mungkin bayangannya saya punya Gopay, saya bayar dulu, nanti saya akan mendapatkan jasa sesuai dengan saldo saya. Misalnya saya top up 100.000 ribu. Jasanya apa? Nanti belakangan tidak apa-apa. Ijar al-Mawsuf fi dhimmah membeli jasa yang ditanggungkan, belakangan baru jasanya duitnya dulu, jasanya belakangan, jadi pertanyaan jasanya apa yang kita beli katanya adalah kita sudah beli ke Gopay jasanya belakangan jasanya ngantar kita kemana-mana dengan total 100 ribu tersebut namun ini kurang tepat, kenapa? kurang tepat dari beberapa sisi yang pertama eh kalaupun kita beli jasa jasanya tidak jelas Kita punya yang 100.000 ini. Apa jasa yang kita beli di 100.000 ini? Sementara harga bisa berubah-ubah. Kalau waktunya lagi padat jadi mahal Gojek. Kalau murah mungkin lebih murah. 100.000 ini berapa jaraknya? Per kilometer berapa? Enggak jelas, semuanya majhul. Semuanya enggak jelas. Seorang mengatakan beli jasa misalnya kita umroh. Kita umrahkan kita bayar dulu. Jasanya jelas. Anda kalau bayar umroh, 25 juta ini pelayanannya ini. 1 2 3 itu namanya kita beli jasa yang tertunda. Paham? Tapi jasanya jelas. Adapun GoPay kita kita anggaplah itu jual beli, kita beli jasa, taruh 100.000 top up, kita enggak tahu apa yang mau kita dapatkan 100.000 tersebut. Dia jelas. Mengantar ke suntarkah, mengantar ke mana? Harganya berapa per kilometer? Paham? Itu pertama. Yang kedua, ternyata uang GoPay itu bukan cuma buat beli jasa, beli barang juga. GoFood itu kan beli. Jadi, apa yang kita beli enggak tahu. Majhul. Sementara dalam gope itu mungkin ada 15 15 item, di bawah masing-masing item ada banyak. Jadi masih banyak kemungkinan yang mau kita beli yang enggak jelas. Sehingga kalau dibilang itu adalah pembelian jasa, maka tidak tepat. Paham sama sini enggak? Ini perlantum harus tahu ya. Bahwasannya kalau dibilang jasa, jasanya enggak jelas. Kalau beli barang lebih lagi enggak jelas apa yang mau untuk beli. Sehingga tidak bisa dikatakan terjadi jual-beli. Karena dibangun di atas sesuatu yang tidak jelas. Bahkan bisa jadi kita ambil duitnya. Soalnya kita memutuskan diri pihak sendiri kan enggak boleh. Sudah jual beli urusin kita putuskan tengah jalan, ya udah enggak jadi, saya ambil lagi. Nah, jadi yang jelas ini bukan apa? Bukan ijar, bukan jual beli jasa. Tinggal dua kemungkinan yang kuat, wadi'ah atau qard. Bedanya wadi'ah sama qard. Wadi'ah itu nitip. Qard itu ngutang. Saya nitip motor ke si B. Saya, si A nitip motor ke si B. Maka pemilik lokal si B, si B tidak boleh otak-atik motor tersebut, ya. Tidak boleh dia apa namanya? jual, tidak boleh dia jadi gadai misalnya, ya. Dan eh, dia amanah memegang motor tersebut. Kalau ternyata motor tersebut terjadi kerusakan akibat kelalaian dia atau akibat dia tum, apa namanya? ikut campur dalam urusan motor tersebut, akhirnya terjadi kerusakan, maka dia tanggung jawab. Tetapi kalau dia amanah ternyata ada maling rampok ke rumahnya, motornya diambil enggak ada masalah. Itu wadih. Jadi barangnya enggak di kotak-kotak enggak diurus. Misalnya kalau kita wadiah di bank, kita taruh di bank di box, kita pegang kunci sudah. Kita wadiah di bank tersebut. Gitu. Jadi kita bayar, bayar untuk wadih penjagaan, jasa dia untuk menyimpan duit kita. Itu namanya wadiah. Cirinya barang itu masih milik kita. Itu ciri utamanya. Barang itu masih milik apa? Milik kita. Bukan milik tempat kita menitipkan. Nah, kalau court, tidak. Court, kalau kita kasih duit, si A pinjamkan uang ke B, kepemilikan berubah. Uang tadi tadinya milik A, jadi milik apa? B. B boleh gunakan kemana-mana. B, B boleh gunakan. Tapi B harus bertanggung jawab, bayar utang Dia punya utang sama si A. Tetapi uang yang tadi dipindahkan si A ke B, jadi milik siapa sekarang? Milik B. Itu namanya ngutang. Makanya kalau kita taruh uang di bank itu bukan wadiah karena uang tersebut bakalan digunakan bank untuk banyak kegiatannya. Maka kalau kita taruh uang di bank itu namanya apa? Qard hutang. Makanya kalau kita terima bunga enggak boleh. Seandainya itu wadiah kita dikasih bunga <gak> enggak masalah karena itu bukan hutang. Kenapa dikatakan bunga bank riba? Karena uang yang kita taruh, diletakkan oleh nasabah dalam bank itu hukumnya apa? Qard karena uang tersebut jadi milik Bang dan Bang boleh mengolahnya. Hanya saja kapan kita perlu, Bang bisa kasih. Sampai sini, paham? Tapi sekarang, kasusnya begini. Inilah khilaf yang kuat antara wadiah dengan korb. Waktu taruh dana float, dananya masuk ke Gopay. Gopaynya simpan di mana? BI. Nah BI melarang Gopay otak-atik -otak uang ini. Seakan-akan ini wadiah. Paham? Kerna uangnya tidak boleh digunakan oleh GOPE untuk pembiayaan yang lain, enggak boleh. Dan itu ada aturannya. GOPE tidak boleh menggunakan dana floating yang dikumpulkan masyarakat untuk pembiayaan apapun. Sehingga seakan-akan dia apa? Wadi'ah. Tohirnya seakan-akan apa? Wadi'ah. Tetapi jadi masalah begini. Masalahnya, uang ini, waktu disimpan di BI, ini aturan BI. Uang ini atas nama siapa? Atas nama Antum apa siapa? Atas nama? Gopay Sudah terjadi perpindahan apa? Kepemilikan Dan ini ada bunganya, ini ada bunga Ini juga ada bunga Bunganya yang terima siapa? Yang terima Gopay Bunganya yang terima apa? Gopay Saya tanya sama Antum Mu'amalah antara Gopay dengan Bi Mu'amalahnya apa? utang gopay, simpan uang di mana? di BI ini kan utang tak? buktinya BI ngolah ini bunganya kasih ke siapa? ke gopay paham? ini uang diolah oleh BI ya jadi bunga yang didapatkan dari dana yang terkumpul dari dana floating ini adalah untuk apa? untuk gopay dari sini saya katakan bahwasannya hubungan antara GOPE dengan BI adalah ini uangnya GOPE cuma BI buat peraturan tidak boleh digunakan sebagai pengamanan agar GOPE siap bayar hutang kapanpun. paham tapi muamalah terhadap uang ini, dia muamalah terhadap uang kita atau uang GOPE muamalahnya Bang menyikapi uang ini yang dikumpulkan sebagai uang kita konsumen atau uang GOPE uang GOPE Makanya bunganya dikasihkan kepada siapa? Gopay. Berarti uang ini sudah diolah-o dipakai oleh Gopay. Dengan pindah nama dan disimpankan ke bank, bunganya dia yang ambil. Dari sisi itu berarti antara Gopay dengan bank itu adalah hutang. Nah kalau antara Gopay dengan bank itu hutang, korp, maka lebih utama antara kita dengan Gopay. Logikanya, Nanti namanya siapa? Ari. Saya kasih uang Ari 100.000, nitip ya Ari ya. Saya boleh pakai enggak? Simpan ke Reza. Oh, boleh. Reza boleh buat dagang boleh. <laughs> itu namanya bukan nitip. Itu namanya saya utangkan ke mana? Ke Ari. Ari utangan ke mana? Ke Reza. Seandainya uang itu titipan Ari enggak boleh kasih ke Reza, enggak boleh. Reza enggak boleh ngolah. Ya. Reza enggak boleh ngolah, paham? Tatkala Reza ngolah bahkan kasih bunga sama Ari. Berarti, uang ari kereza itu apa? Hutang. Kalau uang ari kereza hutang itu uang kita, berarti kita ngutangin siapa? Reza. Lebih utama kita ini ngutangin siapa? Reza. Dan ini semua aturan ada. Maka jangan mengatakan, saya niatnya wadiah. Enggak, ente waktu taruh itu sudah tahu aturannya. Aturannya begitu. Sama, Anda taruh uang di bank niatnya untuk wadiah. Bisa enggak? Enggak bisa. Taruh di bank, uangnya dipakai. Berarti itu hutang, bukan wadiah. Paham? Paham tidak? Dari situ yang benar bahwasanya muamalah kita dengan GoPay wallahu alam biso adalah apa? qard, hutang. Dan kaidah mengatakan kullu qardin jarra nafa'an fa riba, bahwasanya setiap Hutang piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu riba. Ada yang mengatakan Ustadz tetapi kita katakan wadiah kenapa? Karena Gopi punya peraturan, kalau akun kita hilang, dia tidak mau tanggung jawab. Kalau hutang harusnya tanggung jawab kita bilang itu peraturan yang salah dari Gopek apakah wadi atau kort dia harus tanggung jawab, karena yang hilang cuma akun aja harusnya dia uangnya masih ada gak? masih ada kenapa dia bilang dia, dia tidak mau tanggung jawab itu aturan yang salah dari Gopek dan tidak merubah status dari kort tetap aja kort, itu aturan yang salah dari apa? dari Gopek sampai di sini paham? Ya, jadi lagi pula ini poin pertama, poin kedua Toh intinya Ikhwan. Uang kita ini semuanya kemana? Bi. Bi ini olah. ya Nanti dapat riba. Secara umum kita membantu proses terjadinya apa? Riba. Maka kalau bisa kita tidak kasih uang di gopay selama tidak darurat nih baik tidak usah pakai gopay. Sama hasilnya. Apakah boleh kita menabung di bank? Hukum asalnya, kalau kita menabung di bank, kita membantu proses riba. Karena uang tersebut akan digunakan oleh bank konfesional untuk apa? Riba, dan Allah berfirman, Wala al Jangan kalian seolong-tolong dalam dosa dan permusuhan. Dan kita tidak boleh ter membantu terjadi prosesnya riba. Allah mengatakan, boleh kita taro uang di bank? Kalau darurat, khawatir hilang. Karena uang kita pasti digunakan untuk apa? Praktik apa? Riba, apalagi kita dikasih bunga. Jadi, saya rasa tidak ada darurat harus pakai gope, ini bisa bayar langsung. ya Bisa atau tidak? Bisa. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ya. Kalau Nah, kalau isu investasi enggak ada masalah, enggak ada masalah. Bukan untuk apa? Bukan untuk eh yang riba. Saya bicara bank konvensional ya bang apa konvensional. Tapi yang penting antum paham ini, setelah itu antum terserah merujikan yang mana, tidak perlu ribut, tidak perlu menghina, tidak perlu merendahkan masing-masing punya pandangan. Yang mengatakan halal hukum asal halal silakan, yang berhati-hati mengatakan tur riba juga silakan. Wallahu alam bisawab.